Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bumi Ngeneng sore hari ini harus bergandung Namun satu syaratnya tadi ada maklumat dari jajaran tim keamanan Yang katanya dari Bapak Kapol Respati Ciptakan suasana amat nyaman tercipt dan berkendali Saya yakin bahwasanya masyarakat Ngeneng cinta damai betul Ngeneng tidak ada tawuran betul ...khususnya dari... ...Luarga Besar Pajuyupan Telayang... ...Minta Samudera. Acara ini disemot oleh... ...Soboratan, terima kasih. Dan juga Sampah Aji... ...yang ikut serta, ikut... ...meriakan acara ini. Dan ribuan rasa terima kasih kepada seluruh... ...warga dan pemuda jenik. Guyot, rukun, warga jenik. Terima kasih. Sediretan bintang-bintang artis... ...mau penyapa Anda buat perdan tebar request yang sudah direquest oleh para pelanggan layanan Baik Saudari, salam ini saya Salam rindu takkan layu. Salam mendandung dari kami untuk Anda. All artisnya. Du, Pa 雨 van karlige dru tad nemenoha NAMAK 26